Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'at. Bapak-bapak, ibu, ibu sekalian, Alhamdulillah, kita bersyukur, kepada Allah, tas ilanik, dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Serta selamat dan salam semoga semoga tercerahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Serta para keluarga, para sahabat, dan kita hanya istilah yang berjalan di mana Rasulullahullah S.A.W. Sampai hari kira-kira. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian sebuah risalah ya. Risalahnya sedikit banget kalau sudah saya sudah saya kirimkan ya. Dan saya lihat fotokopiannya sudah di tangan antum semua. E, inti risalah itu cuman dari halaman 14 sampai 20 kalau enggak salah. Jadi halaman 14 sampai halaman 20. Selebihnya itu syarahnya Syekh Abdurrazak jadi inti dari uh, syarahnya Syabdr Razak sama mukadimahnya yang meng, apa yang membuat manuskripnya ini penting banget ini faedahnya besar sekali buat kita dan risalah ini adalah <tuh> Risalahnya Al-Imam Muhammad bin Surya Uthimin. Jadi yang kita akan baca bersama-sama adalah buah pena dari pakar fikih terbaik. Atau salah satu yang terbaik di abad ke-20. Dan banyak para masyaih kita menggelari beliau Al-Imam. Jadi imamnya umat Islam dalam ilmu fikih khususnya di abad ke-20 walaupun kita semua sepakat jangan ditanya ilmu beliau tentang akidah dan beliau juga punya kemampuan dalam ilmu hadis. Tapi di antara banyak cabang ilmu memang nama beliau sangat identik dengan ilmu fikih di samping setelah itu ilmu akidah ya karena banyak sekali syarah-syarah akidah yang beliau paparkan dengan sangat baik sekali. Jadi Al-Imam Muhammad bin Salawataini itu e, mukaddimah pertama Jadi kita berada di tangan orang yang tepat Enaknya belajar langsung dari risalah ulama Tenang kita hadirin Gak khawatir menyimpang Karena bukunya adalah buku ulama Buku imam Dari imam-imam umat Islam Seperti Arba'in Nawawi ya Enak tuh belajar itu Karena kita kayak belajar kurikulumnya Al-Imam Nawawi. Jadi begitu juga dengan buku ini. Yang kedua, apa sih isi dari buku, bukan buku ya, risalah yang lebih tepat ya. Inti dari risalah yang ditulis Al-Imam Muhammad S.A.W.T. adalah beliau menjelaskan bagaimana manhaj yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jadi manhaj, e, tariqah, konsep, metodologi. Jadi metodologi seorang penuntut ilmu dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Ini penting. Ini sangat penting. Nanti kita jelaskan di mukadimahnya. Di halaman 14. Jadi Karena kita tuh harus tahu manhajnya itu seperti apa. Kurikulumnya seperti apa. Yang ketiga. Dan buku ini diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama. Dan di antara ulama yang uh, punya perhatian dengan risalah ini. Bahkan Mengkaji risalah ini, mensyarah risalah ini, adalah Sheikh Abdul Razak bin Abdul Musim Al-Abbad. Sheikh Abdul Razak bin Abdul Musim Al-Abbad. Dan kita tahu bersama bahawa Sheikh Abdul Razak bin Abdul Musim Al-Abbad adalah salah satu ulama pada hari ini yang muafak jika berdakwah dan membina orang-orang awam seperti kita. Apa itu Pak Ustadz muafak? muafak itu apa itu istilah di tengah-tengah penuntut ilmu ya muafak itu orang yang diberikan taufik oleh Allah sehingga yang dia kerjakannya itu tepat sasaran dan berhasil insya Allah Taala itu muafak jadi kalau kita bilang Pak Razi itu kalau uh, kalau dalam masalah pekerjaan kantornya, itu muafak deh. Jadi orangnya tuh muafak. Maksudnya apa? Maksudnya Pak Razi, itu Allah kasih taufik kalau menger kalau mengerjakan sesuatu, sehingga pekerjanya rapi, benar, tepat, beres, nyaman. gitu. Itu maksudnya orang tuh muafak. Itu salah satu uh, istilah sehari-hari yang biasa digunakan oleh penuntut ilmu. Jadi itu salah satu istilah di dunia ilmu dan fungsinya istilah tadi tuh apa sih sehingga ketika kita muji seseorang yang kita puji pertama kali itu Allah bukan orang tersebut makanya muafak beda kan kalau kita katakan uh, Pak Deni itu jago banget dengan mengatakan Pak Deni itu muafak kalau Pak Deni kalau kita bilang Pak Deni itu muafak ya kalau uh, mengerjakan sesuatu, artinya Allah yang kasih taufik kepada Pak Deni sehingga Pak Deni bisa selancar itu. Dan itu sangat bagus adab memuji dalam dunia ilmu. Dan itu yang kita dengar dari para masyayikh-masyayikh kita dulu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Uh, Syekh Syabrozaq, salah satu sosok yang mau di tengah-tengah orang awam. Jadi cocok aja gitu Allah kasih taufik demikian. Dan salah satu buku yang beliau kaji, yang beliau syarah dan bukunya ada di hadapan Bapak-bapak Ibu-ibu. Sekarang adalah syarah beliau terhadap risalannya Al-Imam Muhammad bin Saluhuddin. Jadi risalah ini ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Saluhuddin dan disyarah oleh Syekh Abdul Rozza bin Abdul Musin Al-Amadi. Ya, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, Metode kita, kita akan baca matanya saja. Kita akan baca matanya. Uh, syarahnya Syabdor Ozak. Kita gak baca semua. Kita ambil intinya. Dan bagi barang siap. Uh, dan jika Bapak-Bapak Ibu sekalian ingin uh, apa, ingin ngulik atau apa. Bapak-Bapak Ibu, -Ibu bisa, bisa baca sendiri. Dan kalau gak ngerti bisa ditanya di kajian. Jadi saya baca... Caranya Syabdruzab maksudnya apa sih gitu loh? Nah nanti saya jelaskan. Tapi kalau nggak ada yang nanya saya nggak bahas satu kata demi kata dari syair Syabdruzab Bedang Tulus dan Rabat. Jadi kita langsung secara uh, intinya saja kita ambil dari syair beliau dan saat dan penjelasan para ulama yang lain yang berkaitan dengan kalimat yang kita bahas. Ya uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah swt kita mulai ya. Kita mulai. Ada yang mau baca enggak? Bahasa yang bahasa Arab Bapak-bapak kan fasih-fasih semua. Yang paling fasih siapa? Ada yang mau baca? Mau latihan baca. Biar kita pakai gaya kajian klasik. Dibaca sama jamaahnya baru disyarah. Ada yang mau baca? Dari bismillah Lumayan latihan baca kan yes, yes. Belajar bahasa Arab nih Okey Syekh siapa nih? Mirza oh, Syekh Mirza Hafizahullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bin Muhammad Soleh al-Sukur Saimin Bilal Bilal Ibn Hafizahullah ta'ala Ilal-Ibni Ilal-Ibni Ilal-Ibni Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fika Cukup, cukup, cukup Terima kasih uh, Hadirin dan dirahmatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih banyak Pak Mirza uh, uh, Senang dengar Upaya beliau ya Kita masukkan, Bismillahirrahmanirrahim Syekh Al-Ustamin Rahimahullah Memulai risalam beliau dengan basmala Dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan ini Memiliki makna Yang sangat dalam Ini adalah kultur Para ulama, budaya para ulama kebiasaan para ulama. Mereka memulai buku-buku mereka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Alasan yang pertama, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Mengikuti metode Allah dalam Al-Quran dan metode Nabi SAW dalam risalah-risalah beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai sebuah surat Allah memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Lalu, Lalu bismillahirrahmanirrahim. Lalu masuk alif lam mim. Dzalikal kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin albaqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baru masuk alif lam mim. Allahu la ilaha illallahi alhayyul qayyum. Yaitu surat Ali Imran Dan begitu seterusnya sampai Bismillahirrahmanirrahim Kul'audu birabbin nas Malikin nas dan seterusnya Kecuali surat Atau bahasa saja yang tidak Menggunakan Bismillahirrahmanirrahim Begitu juga dengan Nabi SAW Ketika Nabi menulis surat Contohnya dalam hadis Bukhari Ketika beliau menulis surat ke Heraklius Maka beliau memulai dengan Bismillah Ini adalah metode Allah dan Rasulnya Maka para ulama Mengajarkan kepada kita Bagaimana komitmen Seseorang hamba Mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Jadi Jangan Bicara tentang sholat Bicara tentang Kuasa Tauhid Nulis buku aja Mereka berusaha Mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa Dan mereka enggak meremehkan Walaupun dianggap Sederhana bagi seseorang Karena mereka punya Prinsip La tambur Ilal amr Wa inna Tur Id Al mereka punya prinsip al Ibrahim bil Amr walakin wa, bil Amir parameternya bukan perintahnya tapi siapa yang memerintahkan kan begini gado-gado tapi kalau yang memerintahkan hadirin jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi Walaupun perintahnya terkesan sepele Beli gado-gado, beli ketoprak Beli wedang jahe Tapi kalau yang nyuruh Bintang empat Itu satu mabes Bisa ribet Bisa sibuk semua Karena yang memerintahkan bintang empat Lalu bagaimana dengan tuntunan Rabbul Alamin Dan tuntunan Nabi Yurrahman Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Jangan remehkan menulis Bismillahirrahmanirrahim ketika kita menulis sesuatu, menulis buku, menulis surat, dan lain-lain. Karena sudah menulis surat atau menulis buku, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna yang pertama yang dijelaskan para ulama. Makna yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah simbol kelemahan seorang hamba yang senantiasa meminta pertolongan kepada Rob yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memberikan hidayah. Ya, bismillahirrahmanirrahim adalah simbol lemahnya seorang hamba yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari. Bismillah dengan menyebut nama Allah itu memiliki makna isti'anah dan tabarruk, karena bakasroh dalam Bismillah ingat bakasroh bi Bismillah dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Sulaimin setidaknya memiliki dua makna. Yang pertama adalah bistianah Apa arti istianah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Dan yang kedua litabarak meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi ketika kita ketika Syekh Muhammad bin Sulaiman Rahimahullah memulai risalah beliau dengan bismillahirrahmanirrahim Artinya apa? Artinya beliau meminta pertolongan kepada Allah Agar Allah membantu beliau Memberikan taufik kepada beliau Sehingga beliau bisa Menulis buku dengan benar, dengan baik, dengan tepat dan bisa menyelesaikan dan menyempurnakan buku tersebut. Dan juga di Tabaruk yang kedua. Bismillah artinya beliau meminta keberkahan dari Allah. Ya Allah berkahilah buku ini. Ya Allah risalah ini bermanfaat. Banyak melahirkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan inilah karakternya para ulama dan penuntut ilmu. Mereka itu semakin Semakin belajar, semakin berhubungan dengan Allah Semakin belajar, semakin berilmu, semakin merasa bodoh di hadapan Allah Nah karena mereka merasa bodoh, merasa lembab, ya mintalah Maka mereka minta pertolongan kepada al-alim yang maha berilmu Meminta pertolongan kepada Al-Qawi yang maha kuat, Al-Jabbar yang maha berkasa. Nah, itulah karakter penuntut ilmu. Dan itu diamalkan. Makanya mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Meminta pertolongan kepada Allah. Dan minta keberkahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau cuma sekedar nulis buku 100, 200, 300 halaman, itu insya Allah gak terlalu susah. Tapi menulis buku 10 halaman dan buku itu membawa manfaat bagi umat, itu yang susahnya setengah mati. Jadi kalau cuma nulis buku banyak yang bisa apalagi zaman copy paste sekarang tinggal nyomot-nyomot maklumat aja cetak jual. Tapi yang susah kan gimana menulis buku yang berkah. Yang bermanfaat untuk ribuan bahkan mungkin jutaan orang. Itu yang susah. Dan itu yang didapatkan oleh Al Imam Muhammad bin Sulaiman. Bayangkan, risalah yang sangat sederhana ini Sampai hari ini masih kita kaji Walaupun beliau sudah wafat Tapi risalahnya masih berpindah dari satu tangan ke tangan umat Islam yang lain Risalahnya sampai ke Maskat Sampai ke Jakarta Dikaji oleh para ulama Keberkahan itu yang terpenting hadirin Makanya kan kata para ulama ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Muhtar Shinkiti. Tujuan kita ngaji itu bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Cari keberkahan. Makanya kita butuh kajian. Kalau hanya sekedar cari ilmu, mungkin kita tidak butuh kajian. Mbah Google sudah komplit sekarang. Atau hampir komplit kalau kita tidak katakan komplit. Tapi kenapa ulama kita, guru-guru kita, senior-senior kita Tetap meminta kita kajian Datang ke majelis Buat majelis Karena kita bukan hanya cari ilmu Tapi cari keberkahan ilmu Itu yang ditekankan oleh Alimah Muhammad Al-Mukhtar Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Kenapa akses ilmu hari ini sangat mudah dan secara konten secara konten hadirin ilmu pada hari ini itu lebih banyak daripada yang dimiliki oleh ulama-ulama misalnya di tahun 1900-an atau 1800-an. Tapi kenapa ilmu mereka lebih luar biasa? Lebih berkah? Karena mereka bukan hanya mencari ilmu tapi mencari keberkahan ilmu. Ini penting. Makanya sering disampaikan oleh sebagian para ulama Anda lihat Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan satu hadis beliau harus jalan selama satu bulan perjalanan baru mendapatkan hadis tentang dibangkitkannya manusia dalam kondisi telanjang bulat. Yusharun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan muhmah. Jabir untuk mendapatkan hadis itu jalan selama satu bulan. Sedangkan kita jalan selama berapa bulan? Tidak usah jauh-jauh. Orang sekarang untuk mendapatkan hadis ini hanya butuh modal dua jempol dan wifi gratis plus 4G mungkin. Dapat satu hadis? Enggak. Dengan modal dua jempol, wifi gratis, dan 4G, dalam waktu lima menit kita bisa dapat satu buku hadis bukan satu hadis satu buku hadis yang isinya ribuan hadis harusnya mati kita lebih jago daripada Jabir bin Abtilah kita lebih hebat daripada Jabir bin Abtilah karena dengan lima menit kita dapat lima ribu hadis sedangkan Jabir satu bulan satu hadis tapi kenapa yang terjadi justru kebalikannya Jabir lebih mulia ribuan kali Daripada kita Karena keberkahannya beda Satu hadis Keberkahannya Luar biasa Itu lebih afdol daripada ribuan hadis Tidak berkah Atau kurang berkah Oleh karena itu Jangan hanya berambisi Mencari banyak hadis Tapi ambisilah mencari Keberkahan hadis Khususnya pada hari ini. Cari keberkahan. Cari keberkahan dan cari keberkahan. Dan ini yang dilakukan Al-Imam bin s.a.w. Makanya karena beliau mencari keberkahan. Ketika beliau menulis buku, gak lupa tuh baca bismillahirrahmanirrahim. Gak lupa mencantumkan bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah goal dari para ulama. Bukan banyak banyakkan ilmu. Tapi berkah-berkah ilmu, dan manfaat-manfaatnya ilmu. Itu mereka cari hadirin. Manilah kita renungkan hal tersebut. Jadi sekali lagi, bi memiliki dua makna. Yang pertama, al-istianah, meminta pertolongan. Dan yang kedua, at-tabaruk, meminta keberkahan. Meminta kebaikan dari risalah beliau. Dan pada kesempatan ini kita ingatkan sebuah hadis Nabi Sallam hadis yang dihasankan oleh Syekh bin Baz Rahimahullahu Taala. Kulo amrin zibalin lam yubda bismillahi Fahuwa abtar setiap aktivitas positif yang tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus dari keberkahan terputus dari keberkahan. Setiap amalan positif yang tidak diawali dengan Bismillah, maka dia terputus dari keberkahan. Hadis ini memang sanadnya diperselisikan oleh para ulama. Sebagian ulama menghasankan, seperti Sheikh Abdul Aziz bin Baz, dan bagi yang melemahkan, bagi yang melemahkan, mereka mengatakan maknanya benar. Jadi maknanya benar, sebagaimana yang dijelaskan Al Hafidh Ibnu Katsir, Rahimahullah Taala. Jadi anggap saja ini hadis lemah. Maknanya banyak para ulama mensyarah sebagian hadis yang mereka mereka katakan bahwa hadis itu lemah atau do'if Jadi harusnya kan kalau udah jelas hadis itu do'if Tidak usah disyarah dong Tapi kenapa banyak para ulama tetap mensyarah? Kenapa banyak para ulama tetap mensyarah? Jawabannya kata Sheikh Salih Al-Husayni Salah satu ulama kibar Ulama senior Salah satu anggota hai akibar ulama Dan pengisi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Karena kata Syekh Saleh Al Uzaimi, karena banyak hadis toif itu maknanya benar, cuman sanatnya dalam ruat ini lemah, makanya para ulama mensyarah. maknanya benar dan didukung oleh dalil-dalil yang lain. Ini pelajaran dalam ilmu mensyarah dan ilmu hadis yang disampaikan Syekh Saleh Al Uzaimi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya oke okay. uh, jadi coba kita bayangkan ya ulama sekaliber al imam muhammad bin saleh usaimin ulama yang kata Syekh ali hasan uh, sharhuu tak live syarahnya Syekh usaimin itu langsung jadi buku bayangkan syarah beliau, itu langsung jadi buku. Jadi kalau misalnya Pak Ahmad punya syarah Arba'in Nawawiahnya Syautsemin itu buku syarah Arba'innya Syautsemin itu awalnya adalah syarah beliau di Majelis Ilmu Beliau Jadi kalau ulama lain untuk menulis buku harus benar-benar nulis buku setumpuk di hadapannya Jadi harus benar-benar nulis Terus referensinya ada di hadapannya Atau nulis di perpustakaan Itu Syaudh Yamin Kajiannya langsung bisa jadi buku Ilmunya luar biasa dalam Dan buku beliau tembel-tembel Mencara kitab utahid aja dua jilid Yang diberi judul Al-Qaulul Mufid Apa sulitnya bagi ulama sekali berbeliau untuk menulis risalah singkat yang enggak sampai 10 halaman dari halaman 14 sampai 20 cuma 6 halaman aja nih buku. 6 halaman. Tapi itulah bedanya ahli ilmu dengan kita. Walaupun hanya 6 halaman, walaupun bukan masalah yang berat, bukan masalah yang pelik Maka itu merasa bodoh di hadapan Allah, merasa kerdil di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah, sehingga sebelum menulis enam halaman mereka meminta pertolongan dan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda sama sebagian kita ketika dibilang diarahkan istiqoroh dulu, Mas. Emangnya kayak gini butuh istiqoroh, Ustad? Kan hal sederhana, ya Allah. Kenapa anda tidak ketergantungan sama Allah SWT? Kalau imam Bukhari saja mencantumkan hadis istiqhara, kenapa anda yang bukan Bukhari, yang bukan Muslim, yang imannya kurang, tidak mau nanya dulu sama Allah. Tidak mau doa dulu sama Allah SWT. Ini pelajaran besar bagi bagi kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dalam awal risalah ini adalah simbol semangat para ulama secara umum dan syaitu secara khusus. Yang pertama untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya SAW, dan yang kedua sebagai simbol ketergantungan seorang hamba yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik Min Muhammad bin Saleh al-Uthamin Min Muhammad al-Saleh al-Uthamin Ilal Ibni Hafidhahullah Beliau mengatakan dari Muhammad bin Saleh al-Uthamin Kepada anakku, gak disebutkan namanya Lalu beliau doakan hafidzahulloh Taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis apa mukadimah ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana ketahuwatan para ulama. Beliau tidak menulis dari al imam al sheikh al alamah Muhammad bin Saleh al Utsaimin, tapi beliau langsung Menulis nama beliau Min Muhammad bin Saleh al-Uthimin Dari Muhammad bin Saleh al-Uthimin Tidak membawa embel-embel beliau Beliau tidak mau mengklaim beliau ulama Makanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan Man ro'a'annahu alim Fahuwa jahil Barang siapa yang melihat dirinya ulama Barang siapa yang mengklaim dirinya ulama Maka dialah orang yang bodoh pada sejatinya Itu ucapan Allah Para ulama gak mengklaim dirinya ulama Gak tertarik bangga-banggain titel Gak tertarik bangga-banggain uh, gelar Let's Min Muhammad bin Saleh Al-Ufim Langsung nama Sebagaimana Nabi SAW Ketika menulis surat ke Heraclius, Tapi langsung Min Muhammad, dari Muhammad Ini akhlak Akhlak yang mulia Walaupun Di satu dua kondisi Terkadang kita Atau terkadang ulama menyebutkan diri uh, siapa diri mereka sebagai bentuk show of force di hadapan kebatilan itu diperbolehkan, sebagaimana unjuk gigi atau unjuk kekuatan itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat umroh kodok, sebagaimana dijelaskan Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tapi nggak di setiap saat itu bukan gaya gaya normal mereka. Mereka seperti itu hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Dan kata al-hawi, Tuan Hanjar, tujuannya show of force di hadapan kebatilan, bukan ingin menyombongkan diri sama sekali. Karena Attitude dan akhlak dasar mereka adalah low profile Dan merasa diri biasa saja Dan tidak punya kelebihan dibanding umat Islam yang lain Dan ini yang dimiliki oleh Al-Imam Muhammad bin Salat al Beliau enggak menyebutkan apapun kecuali nama Muhammad Al-Sali Al-Uthamin Tapi kan Hadirin, kita kan ingat ya Hadir Riwayat Imam Muslim ketika Nabi saw bersabda mantawa doa lillahi eh wa mantawa doa ahadulillah ilham faa Allah tidaklah seorang hamba bersikap tawadu karena Allah bukan uh, merendahkan Diri meningkatkan mutu ya bukan Tapi rendah hati Karena Allah Ila rafa'ahullah Kecuali Allah akan angkat orang Kata Adabi. Jadi tidaklah seorang hamba Rendah hati, tawadu Karena Allah, kecuali Allah akan angkat Kedudukan hamba tersebut Dan semoga Itu dialami oleh beliau Rahimahullah Walaupun beliau Memanggil diri beliau langsung nama tapi sekarang, kita, murid-muridnya, jutaan orang, itu selalu memanggil beliau dengan al-Syeikh, al-Imam, al-Uthamin, al-Syeikh, al-Uthamin, al-Alamah, al-Fakih, al-Usuli, al-Mufassir. Allah Allah angkat derajat, Syekh Uthamin. Sama seperti Imam Nawawi, kan? Imam Nawawi gak terima dikatakan Muhyiddin. Imam Nawawi gak, gak terima. Dan beliau ingin nuntut orang-orang yang kasih gelar kepada beliau. Tapi kan, itu tadi orang yang tawa itu diangkat sama Allah. Walaupun beliau gak terima, tetap aja ulama dari masa beliau sampai hari ini menggelari beliau al-imam Nawawi. Muhyiddin, penghidup agama. Al-Muhaddith. Al-Fakih, Al-Allamah, jadi sekali lagi. Wama tawadu ahadun, lillahi ila rafa'ahullah, tidaklah salah seorang dari kalian tawak untuk karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Lalu ilal-ibn kepada anakku. Hafizahullah Ta'ala. Jadi ini tulisan pada dasarnya, pada awalnya untuk seorang, seorang apa hadirin? Seorang anak? Bukan. Untuk seorang murid. Untuk seorang murid. Tapi itulah kulturnya para ulama. Para ulama-ulama kita itu Panggilan sayang ke muridnya itu iban. Khususnya ulama-ulama yang senior ya, yang sudah sepuh seperti Al Imam Al itu memanggil muridnya iban. Kenapa? Karena Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadith Yang dikeluarkan Ibn Daud Apa kata Nabi SAW? Innama analakum bimanzilatil walid U'alimukum Sesungguhnya aku Atau sesungguhnya kedudukanku Di hadapan kalian Itu seperti seorang ayah U'alimukum Karena aku mengajarkan kalian agama Sekali lagi Sesungguhnya Kedudukanku Di hadapan kalian seperti seorang ayah, karena aku mengajarkan kalian agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama-ulama kita itu seperti ayah kita, guru-guru kita, khusus yang sepuh, yang udah senior itu seperti ayah. Ayah Fiddin, kata para ulama. Ayah dalam agama itu ulama, para ahli ilmu. Bahkan sebagian, ulama mengatakan, ayah dari sisi ilmu, itu lebih tinggi kedudukannya dibanding ayah dari sisi nasab. Kenapa demikian? Karena banyak ayah, dari sisi nasab Hanya memberikan fasilitas dan materi dunia Dan kalaupun berjasa Berjasa sebagai duniawi Mayoritas, gak semua Tapi ayah dari sisi ilmu Dia memberikan ketakwaan Dia mengajarkan keimanan Dan dia memberikan harapan, kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt. Itulah sebabnya kenapa lima Muhammad Surotimin memanggil anaknya dengan sebutan eh memanggil muridnya dengan sebutan al-ibad. Lalu setelah itu didoakan, hafidhu Allah. Ini pelajaran bagi kita loh. Dunia ilmu itu dunia yang isinya orang-orang yang saat mereka berinteraksi satu dengan yang lain itu kayak keluarga. itu tadi guru sama murid itu kayak orang tua sama anak. Berarti sesama murid itu seperti sesama anak. Itu isi, harusnya tuh dunia ilmu tuh demikian. Jadi dunia ilmu adalah dunia yang menawarkan keharmonisan sebuah keluarga itu yang terjadi di dunia ilmu para salaf makanya kita catat baik-baik sebuah kut dari para ulama kita kata mereka al ilmu rohimun bayna ahli ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi dan mencintai itu salah satu quote yang sering banget saya dengar dari salah satu masyaih saya ketika di kuliah dulu. Setiap saya minta, saya nanya, atau minta tolong ini, tolong dicarikan ini, tolong itu. Itu beliau selalu jawab gitu. Syekh, boleh gak begini, Syekh? Syekh, boleh gak saya minta tolong begini? Beliau jawab, Muhammad. Al-ilmu rahimun bayina ahli. Beliau kata, Muhammad ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Nanti saya minta apa lagi? Sheh, bisa minta tolong jelasin masalah ini enggak? Nanti boleh bilang lagi, Muhammad, ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Terus beliau jelaskan. Nah, atmosfer ini yang harus kita tumbuhkan. Atmosfer ini yang harus antum tumbuhkan di tengah-tengah antum. Atmosfer ini yang harus ditumbuhkan oleh ibu-ibu di tengah-tengah ibu-ibu. Yang sudah pada ngaji Yang sudah belajar Jadi al-ilmu rahimun baina ahli ilmu Itu membuat kita saling mencintai Saling menyayangi Bukan saling benci Bukan saling serang Bukan saling marah Bukan saling menggulimi Itu bukan karakter dunia ilmu Kalau ada yang salah di antara kita Itu sebuah hal yang wajar Siapa yang tidak pernah salah Jangankan kita, guru kita pasti punya salah Jangankan guru kita, guru-guru kita pasti punya salah. Jangankan guru-guru kita, ulama besar aja pasti punya salah. Syekhul Islam Islamulitemiah punya kesalahan. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Arruh, kata para ulama, banyak catatan. Itu Ibnul Qayyim. Makanya kan sebagian orang sanksi. Ini Ar kitab Arruh itu kitabnya Ibnul Qayyim atau nggak kok beda ya? Kayaknya kayaknya ada banyak catatan yang nggak sesuai dengan level ilmunya Ibnul Qayyim. Lalu jawabannya, itu bukunya Ibn al Sebelum ketemu Syekhul Islam Dutimiyah Itu yang dirojikan Sheikh Abdul Muhsin al-Habat Jadi Sekali lagi Tapi hendaknya kita sikapi Di antara kita dengan saling Menyayangi dan saling mencintai Ini hal yang Perlu kita camkan Bersama-sama Selalu demikian, selalu mencintai Dan selalu Menyayangi di antara kita makanya dunia ilmu itu dunia yang orang-orangnya saling mendoakan lihat cewek ini kepada anakku hafidhu Allah semoga Allah menjaga dirinya atau hafidhukum Allah makanya kita itu diajarkan sama syekh kita kalau mau bertanya awali pertanyaan anda ke guru anda dengan doa makanya kita diajarin tuh waktu kuliah kalau mau nanya Eh uh, syekhana ahsanallahu ilaikum Artinya uh, wahai syekh kami semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada engkau. Uh, syekhana barakallahu fiikum. Itu openingnya tuh kalau mau nanya. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fiikum, Jazakumullah khairan. Jadi, indah ya dunia ilmu tuh dunia rahmat, hadirin dunia ilmu itu dunia kasih sayang. Ini yang perlu kita tekankan bersama-sama. Yang perlu kita tegaskan dan ini basic. Ingat risalah ini adalah risalah yang yang apa? yang kampanye yang kampanyenya itu back to basic. Ini manhaj metode seorang penuntut ilmu agar dia bisa sukses di dalam kehidupannya. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu maghrib lebih sudah uh, lebih cepat daripada biasanya di Jakarta. Break aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.